Assalamualaikum Sudarun, berita malam edisi hari ini Jumat 6 Mei 2016 dibacakan Ardian Syah Rarusan traul masih beroperasi di perairan Aceh Utara Dua petani perlak ditangkap karena miliki sabu-sabu Pembangunan gedung baru SMA Manyak Payet terancam tidak selesai Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 Nelon dan Satantraul masih terus beroperasi di perairan Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe. Kondisi ini menyebabkan nelayan mengeluh karena selain alat tangkap nelayan tradisional yang rusak, juga menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan ikan di laut. Informasi yang berhasil diperoleh Pukat Harimau selama ini beroperasi di perairan Kecamatan Senedun, Lapang, Tanah Pasir, Samudra dan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Selain dari Aceh Utara, Pukat Harimau ini juga berasal dari Aceh Timur dan Loksmawe. Meskipun jumlah traul dari luar Aceh Utara hanya puluhan, namun mereka beroperasi siang malam. Disebutkannya juga traul itu bisa bebas beroperasi selama ini karena menyetor tiap bulan kepada oknum tertentu. Sekretaris Panglima Laut Aceh Utara, Asnawi, mengatakan hasil pendataan dari 5.000 lebih nelayan di 5 kecamatan di Aceh Utara 672 diantaranya telah menggunakan troll mini. Selebihnya masih menggunakan alat tangkap tradisional. Pihaknya telah melakukan pendataan dan sosialisasi ke sejumlah nelayan agar tidak menggunakan troll. Solusinya alat tangkap mereka harus diganti keseluruhan dan persoalan ini sudah disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Zarlun, dua petani asal Gampung, Tualang, Kecamatan Perlak, Kota Aceh Timur, Rabu kemarin ditangkap personel Satuan Narkoba dan Satuan Intelkam Polres Aceh Timur karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Ildani Ilyas mengatakan, kedua petani yang diamankan karena memiliki sabu berinisial AD 24 tahun dan RZ 45 tahun keduanya ditangkap saat berada di sebuah kubuk di tepi sawah di Gampung Tualang, Kecamatan Perlak Kota. Saat diringkus, mereka diduga sedang menunggu pembeli sabu. Dari kedua petani, polisi turut menyita sabu-sabu 0,5 gram, alat hisap sabu, dan sejumlah barang bukti. Hasil pemeriksaan keduanya mengaku membeli sabu dari ML 25 tahun, juga warga Kecamatan Perlak Kota. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres untuk proses hukum. Sudarlun, pembangunan gedung baru SMA Negeri 3 Manyak Payit di Desa Senebuk Cantik, Kecamatan Manyak Payit, Aceh Tamiang, dengan anggaran Rp1,8 miliar terancam tidak selesai, pengerjaannya lamban. Jika itu terjadi, maka sekolah tersebut tidak dapat menerima siswa baru pada tahun ini. Pantauan di lapangan, pengerjaan fisik bangunan SMA Negeri 3 Manyak Payet baru selesai 30 persen, sementara batas waktu penyelesaian proyek akhir Mei 2016. Anggota panitia khusus Komisi DDPRK Cetamiang, Saiful Sopian, mengatakan pembangunan sekolah ini dikerjakan secara sua kelola oleh komite sekolah. Namun berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Dewan, beberapa item belum tuntas dikerjakan, salah satunya ruang belajar. Melihat kondisi lapangan, saya khawatir pembangunan sekolah yang menggunakan sumber dana Kementerian Pendidikan ini tidak selesai tepat waktu, yakni 31 Mei ini. Jika pembangunan sekolah tidak selesai, maka penerimaan murid baru tahun pelajaran ini terancam tidak dapat dilaksanakan. Sementara Ketua Komite Sekolah, Miswar, mengatakan terkait lambannya pembangunan sekolah, pihaknya menghadapi beberapa kendala untuk mempercepat proses pengerjaan Pihaknya telah menambah tenaga kerja, sehingga akhir Mei ini pembangunan sekolah akan tuntas dilaksanakan. Darulun Pemkap Pidi kembali membuka pendaftaran bagi calon penerima beasiswa untuk tingkat akhir mulai 5 April hingga 15 Mei 2016. Sedangkan total beasiswa disiapkan Pemkap Pidi tahun ini mencapai 1,3 miliar rupiah. Kepala bagian Kesejahteraan Sosial Sedda KPD Dr. Andesayuti Mukhtar mengatakan, persyaratan pengajuan proposal beasiswa tetap sama seperti tahun lalu, yakni khusus untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir minimal 3 bab. Sementara mahasiswa yang telah pernah mendapat beasiswa tahun lalu tidak diberikan lagi. Begitu juga mereka yang sedang mendapat beasiswa di tempat lain. Persyaratan itu diperketat dengan tujuan agar beasiswa merata. Sayuti menambahkan, setelah proposal masuk, panitia akan melakukan cek ulang ke semua kampus calon penerima beasiswa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Sudahlun selama libur panjang menyambut Hari Besar Israq Mi'rat, Nabi Muhammad Wasallam Polres Aceh Timur tetap siaga dalam melaksanakan pengamanan. Sebanyak 100 personel Kamis dan Jumat pagi mengikuti apel siaga pengamanan Hari Libur Panjang yang dipimpin Kabak Ops Kompol Rusman Sinaga yang juga dihadiri wakaf Polres Kompol Charlie Saputra. Kabak Ops Polres Aceh Timur Kompol Rusman Sinaga mengatakan, Pengamanan ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan tenang bagi warga yang menjalani liburan. Yang menjadi objek pengamanan tidak hanya objek vital, tetapi juga sejumlah lokasi wisata dan wilayah perkampungan warga. Pengamanan libur panjang ini melibatkan seluruh satuan fungsi, termasuk juga jajaran polsek ikut membantu pengamanan. Kompol Rusman menambahkan sebagai anggota polisi sejatinya tidak mengenal hari libur. Kapanpun, dimanapun, dan hari apapun, polisi siap mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas supaya terasa ringan. Sudah lun, sejak sepekan terakhir, harga cabai dan bawang merah lokal melambung. Diperkirakan harga komoditi ini terus naik jika pasokan berkurang. Keterangan yang dihimpun dari pedagang, harga cabai merah mencapai Rp32.000 per kilogram, sebelumnya berkisar Rp30.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah lokal melonjak mencapai Rp400.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Faktor penyebab mahalnya cabai merah menurut pedagang dikarenakan banyak stok yang dikirim keluar, sehingga kebutuhan di daerah lokal berkurang. Ditambahkannya lagi kondisi belum semua wilayah panen cabai. Begitu juga dengan bawang merah lokal di pasaran malah agak sulit didapat, sehingga harga begitu melonjak. Pedagang sering kehabisan stok bawang merah lokal karena tidak ada pasokan dari para agen. Sementara itu harga sejumlah sayur-mayur lainnya masih stabil. Darlun MTQ 2016 di Aceh Tengah bagi para kesi, imam kampung, serta penghafal Quran akan mendapat hadiah umrah. Pemkap Aceh Tengah telah mempersiapkan 30 tiket ke Tanah Suci bagi para pemenang masing-masing kategori tingkat kabupaten yang merupakan lanjutan program MTQ Keluarga 2015. Bupati Aceh Tengah Nasarudin menegaskan bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menghafal Quran akan berpeluang mendapatkan kesempatan umrah gratis untuk tahun ini jumlah pemenang MTQ keluarga dan kategori penilaian akan ditambah karena selain MTQ keluarga dan penghafal Quran kemampuan kesih dan imam kampung dalam membaca Quran bersama istri juga akan diuji para juara MTQ yang akan berangkat umrah tahun ini sebanyak 30 orang sesuai kategori yang dilombakan Untuk tahun 2016 akan diambil tiga keluarga terbaik, satu penghafal Quran kategori dewasa dan remaja, masing-masing putra dan putri, ditambah kesi dan imam kampung, masing-masing bersama para istri. Dari Nyusrum Tanjung Permais, sekian berita malam Medisi Jumat 6 Mei 2016.